もう一つのことは、もー一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのこ A <laughs>、は、もう一つのことは、A、う一つのことは、もう一つのことは、もう一ィのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つ ya f a l u a l f i t a、ah. nah ini contoh f i t a、ah、ini <SILENCIO> oke pak muzamil pak muzamil ini mumpung ada dia langsung aja <SILENCIO> terus kemarin saya disambati sama bupati Purwakarta karena sedang dimarahi sama habib Rizik、toh. sampu rasun itu d a k boleh itu nanti jadi campur racun itu y a n g macam-macam lah loh budaya jangan dicampur a c u k dengan agama, terus d i a caranya kalau sholat y a n g pakai eh kalau sholat y a n g pakai-pakai p a g i a n itu hasil budaya apa bukan loh kalau budaya n gak g boleh campur sama agama sembahyang mudok loh bagaimana sih Naik haji, jangan pakai pesawat, karena pesawat bikinan orang kafir. Gitu, ayo berangkat ngerenorin. a n g gitu. Lagu malam kudus, dipikir lagu Kristen, saya sudah tanya langsung sama Yesus. Satu, Yesus tidak pernah mengajarkan lagu malam kudus. サイドナイトパシャンギス Why? sociedad r i s t こ n menghormati Yesus tapi bukan ajaran Yesus itu sama dengan sholawat, itu karangan umat Islam menghormati Muhammad gak Muhammad ngarang sholawat anak Muhammad ngarang sholawat waktu mengajari kan gak enak <tik> <Ini caranya>. <tik> <tik> dia c a r a n y s o l a l l a h Muhammad s o l a l l a h lakanya dia menunjuk dirinya sendiri パーレットナ l ンダープレイ。カナラスウォンダ、ブラムウォンリス。パンジャンウォンオリアル。パンジャンウォンオリ l ル。チャチャラシンユティプトマニア。チーさん a アダ n ワ、a ンサト Yang kedua namanya dimensi mu'ah m a、malah. Mahdoh itu Filosofinya, prinsipnya Jangan lakukan apapun Kecuali yang aku perintahkan Maka Allah memerintahkan sahadat Sahadatlah, kalau tidak diperintah Tidak usah sahadat Allah menyuruh sholat lima waktu Sholatlah lima waktu, metodenya, caranya Prosedurnya g i m a n a solukamara o Itu muni, usoli Sholat karena diperintah Itu mahdoh, kalau tidak diperintah Jangan sholat, kalau diperintah dua r a k a a t jangan tiga r a k a a t dan tidak perlu ada bid'ah di dalam mahluk, bid'ah itu kreativitas n gak g usah sholat dengan gerakan-gerakan yoga <Syukur> <Syukur> nah itu namanya bid'ah Auf5 カロサイプラバリーサトウトガティカムトジュエ Jangan seperti k y a i k a n c e n g k y a i k a n c e n g dipikir k a n ngitunya 14 kali t a d i siji, l u r o h telur Papa sampai 14 Datis loyong ini <laughs> Ada anggota k y a i k a n c e n g yang 14 kali <laughs> Tapi u a n g gak tau h kan gak apa-apa Terus Gusti Allah malah gini Wah aku dibonusi Gitu kan <laughs> キャリアのキ a リアのキャリアのキャリアのキャリアのキャリアのキャリアのキャリアのキャリアのキャリアのキャリアのキャリアのキャリアのキャリアのキアのキャリアのキャリアャリアのキャリアのキャリアのキャリャリアのキャリアのキャリアのキャリアのキャリアのキャリアのキャリ nanti baru ada prosedurnya, motongnya gimana, misalnya onok betik, dicekel terus, cek, nah itu kalah. Begitu ya? Jadi kalau mau amalah, boleh lakukan apa saja. Termasuk, apakah Rasulullah pernah menyuruh Quran ditulis, dibukukan, itu namanya bid'ah. Kan i t u Jadi m u s h a f yang anda baca itu, itu bid'ah. Weihn privileged Mechan�� it n パさん、e の時のオランガフ g a の ada t u n un、oh、t は n a n n y a pure 何で j a t サティスアバジナミスアジャーラキヤンシクリカシクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサク もう一つの問題は、これがセクュラリズムです。今、セクュラリズムです。セクュ n リズムです。セクュラリズムです。 Kata Cak Nur dulu, kalau sekularisme itu beda, sekularisme itu adalah faham yang memisahkan antara agama dengan negara. Bahwa kalau urusan negara nggak ada h u b u n m n y a sama agama, bahkan agama menjadi bagian dari negara, maka ada departemen agama atau kementerian agama. Jadi agama itu anggotanya negara. Ahad beliau di sini sekarang. Terus Kak Pomo, makanya Kak Faham kok. g a k ada masalah. Orang yang tidak tahu tidak akan ditagih pengetahuan dan ilmu dan tidak akan disalahkan. Yang begitu, insya Allah. Oke,、okay. tidak ada masalah. Jadi ngerti ya mas ya? Oke.、Okay. Pak Muzamil, tolong ungkapkan satu dua hal yang paling penting mengenai bid'ah ini. Top ini ahlul bid'ah ini. Ini ahlul bid'ah awal jamaah ini. Coba pakai jam tangan, coba. Emang... ちゃんとやるよ。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 Aku nggak lulus lulus yes yes, yes. <SILENCIO> jadi saya kira mulai saat ini masjid masjid tolong dikasih b e d u k untuk k e l a m p i a s a n orang-orang yang frustasi. <SILENCIO> <SILENCIO> Durdung tak gedung d a n dudang dudang dudang d u d dudang dudung itu apa s、oh. guys yang s i j i k patah hati yang cicik transferir tekan-tekan itu. シーズカチュンジュポッモトライスンロスケグレジェット、えぇー、えぇー、えぇー、えぇー、えぇー、えぇー、え a ー、えぇー、えぇー、えぇー、a ぇー、えぇー、えぇ s e ぇ e え u a えぇー、えぇー、えぇー、えぇー、えぇー、えぇー、えぇー、えぇー、え n ー、えぇー、え a ー、え a ー、えぇー、えぇー、えぇー、えぇー、えぇー、えぇー、えぇー、えぇー、えぇー、え anda kepada anggota， rektor kepada mahasiswa， Bupati kepada rakyat Presiden kepada menteri Dan seterusnya itu kan ada yang namanya Approach atau pendekatan Nah pendekatan utamanya Allah kepada umatnya Kepada hambanya itu pendekatan apa? Yang kita selama ini kan ada pendekatan kekuasaan Pendekatan kultural Pendekatan apa menek? Bapak sama anak itu biasanya pendekatannya pendekatan apa? Kasih sayang, kasih sayang. Jadi bapak sebagai pengasuh, betul ya? Ibu sama anak kasih sayang. Mungkin gak seorang ibu pakai pendekatan kekuasaan kepada bayinya. n a k anjani b o t o n nyusur e n i Terus b a y ini i setengah mati, menak rene. Pasti nggak, pasti bayinya diambil dengan cara badan ibu membungkuk, mengalah, sebagaimana Allah mengubah huruf alif menjadi ro, h gitu kan? Membungkuk, dan disusui, terus siapa yang ngepasin mulut dengan kama adro kama b o e m a n Apa bayinya? イイプニャジャンエラエ a エラエラエラ a k エ n エラ i ラエラエラエラエラエラエラ l ラエラエラ l ラエラエラエラエ t エラエラ o ラエラエ o エラエラエラエラエラエ あたおるとるとんぷうあおずゅ م ن ルジャンガティピス n n a a a i w Surat pendek ini saja Bisa menghasilkan 100 disertasi besar Kalau Anda mau meneliti dan mendalami Nah, tapi kita sekarang ambil Pendekatannya dok Kan Allah itu kan Punya banyak karakter, punya banyak fungsi Punya banyak posisi Tapi kan ada yang default Ada yang primer, ada yang sekunder Kalau sehari-hari Itu pendekatan jatuh n a m a n y a Kemegahan teleboh ya u o k a l a u dalam hal, hal begitu bahasa Jawa menang dari bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Iku mau apa c e n g i r a n Ono sing ngomong lugur tiba r o t o eh? Apa deh? Kecicir, ono、oh, m a n a k e c i c i r Iku n a k Kalau barang hidup orang itu lebih banyak lagi. Tergantung ono sing geblat. カレー、おなら、シンクソソーソー、サワー、おなら、シンクチュンクル、マルア、おなら、マネシン、ニュンソー、シンクル、ミュンソー、シンクル、キャラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラ えっ apakah itu merendahkan yang terjadi kemesraan kan? kemesraan kan? kemesraan itu punca agama karena k e h u s u k a n itu tidak ada dalam f i k i h tidak ada syarat salat khusyuk Jadi maka kehusukan setelah f i k i t u di atasnya ada yang namanya cinta, yaitu kedekatan, fokus dan konsentrasi kepada Allah itu namanya kehusukan. Kehusukan itu menghasilkan kemesraan. Maka mari kita belajar mesra. Kadang-kadang mesra dengan kata-kata yang seolah-olah kurang ajar padahal itu sangat mendekatkan kita. Oh tuh lihat tuh, tuh, t u jelas ya, jelas ya. Bahwa satu suku kata itu membuat kegembiraanmu melonjak langsung gak? Bila Kita masih belum sampai kepada tajaman dari ilmu kita pada malam hari ini Kita pelan-pelan, jadi katakanlah kalau sampai jam 12 upamanya Itu harus sudah sampai kepada tajaman ilmunya itu, kerucut Pengerucutannya. Oke.、Okay. Sekarang Mas, Mas Idris, saya, saya mungkin mohon kepada bapak-bapak dulu atau kepada teman-teman kita. Can you? Saya mohon, Mas Idris tolong-tolong di, diatur. Ya.、Yeah. Uh, sahabat Faus itu nanti yang akan bicara tentang b i m b e l mata air khusus santri-santri di pedesaan. Kita. Tiga tahun terakhir mengalami problem ketika kita mau, mau masuk ke perkotaan. Lifestyle kita berbeda, cara pakaian kita sudah berbeda. Kita mau masuk ke SMA negeri Jakarta pun banyak masalah. Sementara di beberapa media masa, selalu mengatakan, terutama di tahun 2009 ada salah satu media masa yang kepleset, menyebut salah satu... e k s t r a k u l i k u l e r keagamaan di sebuah sekolah negeri di Jakarta adalah bagian dari agen sebuah terorisme. Jadi sudah, sudah sekolah itu terutama di perkotaan sudah memiliki daya defensif tersendiri ketika didekati sejenis ormas maupun NGO maupun apa saja cenderung menutup diri. Sehingga tiga tahun terakhir ini mata i l m mau masuk ke perkotaan terutama SMA SMA negeri ini yang kalau ke UGM atau i p p ITB seperti orang naik kelas beda seperti Madrasa h Aliyah, Diswasta, Dikudus mau ke UGM harus i s t i h a d dan jihad mati-matian maka mata air tiga tahun ini pelan-pelan masuk ke SMA negeri perkotaan, maka selama ini kita memakai teman-teman IWF yang cara bergaulnya c e n d e r u n g lebih mudah diterima di masyarakat perkotaan 私たちの IWF は、私たちのメデのメディアのメディアのメディアのメディのメディアのメディアののメディのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメデのメディアのメディアのメデアのメディアのメディアのメディアの 山田アイリンス、ウダ、マカカンパサンー、サアライ Dan seluruh、e, yang kami dampingi di seluruh Indonesia hari ini di t a t a kami ada sekitar 4.753.、E, awalnya kami ingin santri-santri yang di pedesaan itu bisa bersaing dengan alumni SMA 1 yang di bangkalan, SMA 1 di berbagai kota. di seluruh Indonesia, karena apa santri-santri dari berbagai、e, daerah di seluruh Indonesia, itu ketika masuk ke PTN, itu kalah,、e, apa namanya tidak terbiasa mengerjakan soal-soal SBM PTN santri-santri dari seluruh s a n t r i di seluruh Indonesia, mempunyai kemampuan keagamaan lebih dibanding dengan yang lain, atau sekolah-sekolah, sekolah-sekolah umum, dan Tujuan kami mengadakan bimbingan belajar Ini adalah untuk Agar santri-santri itu terbiasa Santri-santri Yang secara ekonomi kurang mampu Terbiasa mengerjakan soal-soal Dan bisa masuk ke PT, PTN seluruh Indonesia Salah satunya adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan ini sudah kami lakukan secara konsisten Dari tahun 2007 Sampai 2015 Dan insya Allah 2016 akan kita laksanakan Di 60 kota di seluruh Indonesia Kerjasama dengan berbagai Organisasi baik ansor Ibnu dan organisasi kemasyarakatan Yang lain mungkin itu saja Dan kami minta doa restunya Ke seluruh Sahabat-sahabat、eh, yang ada disini Yang hadir disini agar nanti 2016 Kami tetap konsisten Untuk mendampingi santri dan Siswa yang kurang mampu bisa kuliah Bisa mendapatkan beasiswa Dan Mendapatkan legal akses, baik akses ekonomi maupun akses pendidikan. Terima kasih, gitu saja kurang lebihnya. Mohon maaf, obrol, Al maaf, gila, p a Metarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman kita ingin ngasih tahu, b i m b e l ini dilaksanakan tiga tahun terakhir di 50 kota atau kabupaten. Dan yang rata-rata berkenan ngurusin b i m b e l justru orang yang tidak diproduksi dari kampus-kampus unggulan. Makanya kita mohon doanya mereka di, yang, di 50 kota dan kabupaten berkenan rame-rame gotong royong meskipun dia tidak diproduksi dari kampus u n g g u l a n Bahkan juga jarang yang kuliah terutama di Kalimantan Barat seperti itu berkenan melaksanakan program bimbel ini secara kontinu di kampungnya masing-masing. Dan m a u n nanti diberikan suwok kepada alumni. Kadang-kadang kalau sudah masuk kampus alasannya ada aja untuk diajak. Setahun sekali terlibat Untuk kembali lagi ngurusi Misalkan ada alumni dari Tuban Masuk ke Jogja Harapan kami alumni kita yang s udah di Jogja Bisa setahun sekali Buka p i m p e l di Sleman, di Magelang Di Purworejo dan Daerah istimewa sekitarnya Dan itu yang, yang kami belum dapatkan Belum dapatkan Mudah-mudahan pasca、uh, Rasa bersyukur ini Nanti melalui tim alumni Bisa rembuk Karena ini s udah persiapan bulan Desember Untuk dibuka bimbel di bulan April Menuju bulan Juni dan Juli Next Ini adalah partner dari IWF Yang selama ini Mencoba mengkreasi Bagaimana identitas Santri Kampung itu gak kentoro b a n g e t ketara banget, tetapi mampu Diterima di SMA-SMA Negeri seperti Jakarta Jogja dan di Surabaya Beberapa waktu yang lalu Di Jogja kita gandeng Mas Kamto, salah satu personil Kiai k a n j e n g juga masuk ke OSIS-OSIS melalui performa n r t agar kita bisa agak diterima. Di Malang kemarin kita pendekatannya melalui jurnalistik agar pengelolaan media madingnya bisa diterima. Banyak modus-modus yang kita lakukan agar kita apa saja bisa diterima oleh SMA SMA Negeri. Sehingga yang sudah santri diajari agar masuk perguruan tinggi yang belum santri kita akan pelan pelan meresantrinisasi ya gitulah sederhananya next ini partner kita Yufes oke oke say something about、oh, oke、okay. okay. uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke、okay. マウデンアサイアババハサン・マライウ・マレーシアアとノモン・バハサン・インドネシア。あオッケー。マンダーマンダー。ザイアリアン・ウデアタウカン・オピニピン。あ、ソー、ガプルババハサン・マシアカリア。あ、マウデンアマライウ。ソベナイナサイアカゴマウデンアインドネシア。 Dari bahasa Melayu. So, gimana ya? Enggak biasa sih di Indonesia ngomong bahasa Melayu. Bisa, boleh, enggak, enggak apa-apa. Okey, nama saya Mazlina Zaira.、Uh, boleh panggil saya Lina.、Uh, sekarang saya sebenarnya、uh, belajar di Thailand. Saya mengikuti program Youth Involvement Forum. Uh, is one of the, like,、uh, to involve and expose with international students. So, I would like to,、uh, sorry. Now I mix. <laughs> <Ma af. laughs> okay, uh, so now, I'm going k o go to the school. Okay, I'm going a o say that I'm g o e n g to g r i p a d a s e k o a h Menengah. Kalau Malaysia panggilnya sekolah menengah. Kalau di sini apa? SML. Ia sama sekolah menengah. Oh ya. Okay. Sekolah menengah kan ke、uh, peringkat lebih tinggi yaitu university, universitas. Benar. So saya mengucapkan tanya itu ada langkah yang terbaik untuk mengubah、uh, hidup kalian. Okay. So, Ya,、yeah. so kenapa? Okay, saya mahu、uh, di sini saya ingin、uh, menggalakkan kalian uh, uh, semua uh, menyertai program seperti ini supaya kalian bisa lebih terbuka bukan takak di Indonesia tetapi berkenalan dengan international. So gunakan status pelajar itu sebaik mungkin. Jangan malu, jangan takut. Cuba untuk、uh, lebih agresif memperjuangkan apa,、uh, memasuki program seperti ini ok saya ingin mengucapkan、um, supaya kita berjaya di dunia dan juga di akhirat ok itu, itu saja daripada saya terima kasih ok now next to our Korean pakna ya makasih makasih I'm magic. I'm magic. I'm a magic. I'm a magic. When in Korea,、um, something s a y anything,、uh, we usually stand. May I stand? Okay, thanks. you.、Uh, uh, Uh, are, are there any Koreans here? 한국사람없어요 Ah, okay.、Um, uh, are there any,、um, who can speak Korean? No? Uh, okay, uh, I will try to speak English. Uh, um, um, uh, first of all,、uh, I can feel in your eyes and your face with happiness and love, also peace. Um, um just a moment. I、um, f Um, when I hear the. song of love.、Um, I, I feel so c o m f o r t And I do not l i v e here. I would like to stay for long all night.、Yeah. <laughs> But unfortunately, I have to get back to South Korea tomorrow. <laughs> um, very good student. <laughs>、um, I, I wish、uh, and, and I hope when I was a student, world has many war and conflictions. But after this time, it's same as same before. Do you agree? Yeah, this is really、um, difficult problem in the world. So I would like to suggest Let us make peace together.、Mm, can you do that with me?、Yes. Also,、um, the people whom I met, the people, the influence leaders in Indonesia, they all agree with me. Hold on, hold hands, also hold hands again. Let's do it, make peace together. So I really thank you. I really appreciate it with it. Also, you are all youth, right? Right. We are youth. So I really would like to suggest、um, the peace advocate, the HWPS leader, Mr. l e e I would like to invite him as a peace messenger and to speak to you. Because youth have power. And youth, when we get together, we can make it everything without tradition. Yeah, no obstacles. So,、um, uh, that, this is the last word what I'm saying to you.、Uh, and after, when I get back to Korea, I'll try to、um, keep in touch, Mr.、Uh, I'm here, sorry. Uh, I I tried to、um, introduce Mr. l e e、uh, to Mr. Jambig. Jambi.、Yeah. So, j a m b i、uh, would you agree with it when I、um, get in touch with you,、uh, introducing Mr. l e e the peace messenger? Okay, so next year, let's make a peace discussion. And religious discussion in j o g Jakarta. Alright? Okay,、um, I trust you. Please trust me. And my last word is, we are one. Thank you. Uh, g i m b a k d a r i Malaysia, would you please translate to him?、Uh, I'll, I'll talk to them about Korea. Pointed、uh, in dunno、yeah? in Indonesia English at the master base a r mempelajari k o r e a d う n う s と a s か コリアは、アクス5のリマプラスアクスタスを受け取ってきた。そ2日後、アクスタスを受け取ました。それが、アクスタスを受け取ってきました。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。い。はい。はい。はい。はい。い。はい。い。はい。はい。はい。 n a h itu kedua. Yang ketiga, ketika Jepang menjajah Indonesia selama tiga setengah tahun, banyak di antara tentara Jepang itu adalah orang Korea. Kalau saya salah tolong di saya salah tolong dibenahi. Jadi orang Korea dipaksa karena Korea juga dijajah Jepang. パニャーパンダラチパンティーレクトリーラヤー、コレア、カムレカディラインドネシア。サワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワ melihat kekejaman Jepang di Indonesia itu dia tidak tega kepada rakyat Indonesia, sehingga dia kemudian menghilang dari pasukannya dan masuk di sebuah desa di Jawa Timur kemudian dia pelan-pelan menjadi Muslim, dia menjadi, mas, mu, mu, apa, menjadi orang Islam, nama Kimnya, saya n g g a k tahu kepanjangannya kemudian diubah menjadi Musta Kim y <laughs> ya アラン・グゥパウィイミサイン・ポロスディケット。オラン・コレア、サンット・ナショナル・ステック・サンット・マン・ハルカイ・キリニア・シディレイ。YOU, you, you TALL HIM。y u t a HIM。オラン・コレア 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 e t は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちの家族で、私たちは、私の家族で、私 p ちの家族で、私たは、私たの家族で、私たちのの家族で、私たちの家族で、私たち私たちのたちので、私たちの家族で、私たちの家族で、私たちの家族で、私たちの家族で、私たちの家族で、私たちの家族で、私たちの家族で、私たちの家族で、私たちの家族で、 Di Korea teman-teman sekalian Mereka tidak akan membeli produk Barang apapun Kecuali produk Korea Hampir tidak ada Produk Jepang disana Kalau ada orang Korea membeli Mobil Mercy atau BMW Maka semua orang Di sekitarnya akan menyebut dia orang jahat Orang jahat Sehingga d i p e r s y u k a r untuk parkir, d i p e r s y u k a r untuk beli bensin, d i p e r s y u k a r untuk melakukan macam-macam. Karena mereka sangat cinta kepada produk dalam, mereka selalu mencintai produk-produk dalam negeri. <SILENCIO> <SILENCIO> ya. Kalau anda, ini yang saya maksud Korea Selatan, kemudian anda tahu Korea Utara. Korea Utara dan Korea Selatan mungkin di p e n t a s internasional itu seolah-olah mereka bermusuhan. Tapi harap anda ketahui, rakyat Korea Utara dan rakyat Korea Selatan adalah saudara yang saling cinta-mencintai. <tuk> Jadi mereka Saya pernah keperbatasan Korea Selatan Dan Korea Utara Disitu ada border Dimana orang Korea Selatan ketemu sama saudaranya Dari Korea Utara Mereka b e r p e l u k a n Memberi apa, souvenir dan seterusnya Karena di Korea Utara itu hidupnya penuh torikot t o r i k o t itu artinya Mereka tidak mengimport apapun Mereka tidak membutuhkan apapun yang lain Mereka sangat mandiri Hidup sangat ketat bahkan di sana di Korea Utara itu wajib m i l i t e r n y a delapan tahun sementara di Korea Selatan dua tahun ya di Korea saya kasih dimensi dimensi untuk supaya kita belajar sama Korea di Korea itu Presiden Korea beberapa periode yang lalu bunuh diri bunuh diri sisai キューセーブ maka presidennya bunuh diri suaminya bunuh diri itu yang di KPK disebut gratifikasi kalau di fisika disebut gravitasi kalau <SILENCIO> <SILENCIO> di, diingatkan、mbak. ada sebuah kapal tenggelam yang mati sekitar 130 sesuai SMP Oke,、okay. di Korea itu pemiliknya langsung jadi terdakwa semua langsung jadi terdakwa, pakai hukum atau tidak ada, dia langsung jadi terdakwa dan pemiliknya suami, istri, anaknya lari, dan untuk mendapatkan dia, kalau anda bisa menunjukkan d i m a n a dia, anda mendapat hadiah tilinan rupiah kalau dihitung rupiah パパ、イプータンアナニア。 Yang disangganya Di dalam Islam bunuh diri itu Haram pasti Tetapi saya kira ada juga ukuran lain Dia bunuh diri karena dia merasa Malu tidak bisa memenuhi amanat Yang begitu Di Indonesia Ketika dia korupsi Justru berani umroh Malah umroh Coba untung m a l a ikatnya bukan orang-orang bimbel dan mata air. Sampaian jadi m a l a ikat koruptor umroh kira-kira a -kira kan menggrek e tahu umroh apa? <tik> i ya, oke.、Okay. Saya t u l i s i n soal Korea. Di Korea, teman-teman sekalian, budi pekerti dalam keluarga dan nanti masyarakat sangat tinggi dibanding Indonesia hari ini. Di Korea Kalau kita kenalan sama orang Kita t a n y a umurnya dulu Begitu dia lebih tua satu tahun saja dari kita Kita langsung hormat kepada dia Dan kita tidak akan menatap wajahnya Dan bahkan kita dimarahi Sama dia kita mau Dan saya melihat sendiri Saya mengalami sendiri Itu orang Korea Anak-anak SMP カロティアマーレイペニエ dia. Kalau disini sampai ada begitu dilaporkan Komnas HAM Dan begitu Jadi teman sekalian, terakhir Banyak sekali data-data, banyak sekali fakta-fakta di, di Korea Kalau ada dua orang Berkelai Di suatu kota atau di suatu desa Langsung kapolresnya mengundurkan diri Langsung Salah enggak salah, begitu ada kekacauan Dikit aja, kepala polisi Langsung mengundurkan diri Betul enggak? Bagus enggak? Di sini justru kepala polisinya yang membuat persoalan. Dan begitu. Kalau saya kasih tahu terlalu banyak nanti dia heran kok Cak Nun tahu semua tentang Korea. Nanti jadi saya batasi saja. Terakhir, Indonesia hari ini persis seperti Korea akhir 70 dan awal 80. Persis, korupsi merajalela. ね、ネポティスモー。 コレアムボ a ティカンとアメリカプロマチューカンとマンガンカプラチェッコレアシングコムジャンスカランマチューソバテンアンダアラミブサマサタフラハラパカナタクリタミリタルチェインドネシアタプシシシアパムレカタンポケマナカラクティアンヤタニトディラムギンダチェッタンギトゲタビラサティトロスノギンギンギンギンギンギンギンギンギンギンギヤ ?Anything wrong? サイヤー・サイン・コレア、サイヤ・キャナル・パニャ・オラン・コレア、サイヤ・ポニャ・アナ・アナ・ジャン・ア <events> ナ・ディ・コレア、サイヤ・サイン・タタンク・カンボス・カンボス・ディ・コレア、サイヤ・アカン・ジュ・キャル・ピ・ス・ランゲス・アナ、パリン・ディ・タッチ・ド・アトム・バッド・セオル・デン・ブ・スン・デン・シキタニア。 アンペア l ナッサイ c イトゥパチ n ニャ I s h o u l d tell you bahwa anak s a y a yang sekarang s M bahasa s ラサトゥイ i n ティアムウワサイ a ィカペハサスラインインド a シアンサトゥ a ィアムウワサイペシャルササハリマエスティアルハムディランナ a サ a アトゥフォニャナムラトゥステ0 3 キャスティー、クラスリマー、カムチアン、パサトル a l ア、ソワルスラトス、タンティアタンパプラチャーガマナ、ティアプラハサ、コレア、マノーレス、コレア、タンマンルティス、カラハマネ、コレア、サヤトスプラララフィー、キュアピワン、コレア、マーティアウィー、サピラタウデポワニア、ヤンパイパイ、タティー、 Jadi, Korea sangat de dengan hidup ana, s, <S a yang, yang, yang You mean you pay a t i k e t for me or something?No,、oh, no, no.Oh,、yeah. no. You, you invite me, okay?We okay.、well, are a s k g God to buy a ticket. I'll be there, I'll be there, don't worry. I'll be there. Bruce Lee, <laughs> Saya j e t l e e n o no, no, no, no, no. it's okay, it's o、okay. k a y t e m a n t e m a n s a l i a n a d a y a n g perna h ikut karate k y o k u s a n sing, sing, sing, about, kiyok...Apotion name, mas?Akuyina, unuikus? キュキュシャンキャイトマトマスキャランプリカラテイヤンスキャランムニャパティインドネシアキュキュンキイトイトヤングジャリチェパンイトプンディリニャダラオランコレアオランコレアヤングディリカンムキンデ Dia hidup di pasar menjadi kuli Kemudian dia kemudian Ketauan dia orangnya dia dihina-hina Dia mau dibunuh segala macam Sehingga kemudian dia belajar Beladiri dengan seorang guru dari Korea Juga kemudian dia Namanya b a e d a l b a e d a l ya Dia kemudian Menjadi orang yang カナダのカナケサンサラアヤカムチアンカナティアティヒナヒナトロスオレピラティリジャパン、マカカムチアンティアプラチャー、カプンチャクヌン、パタニャンジャリサンアクワ、タンティアテタンギティアプロクヌン、カラティジャパン、タンティアアアプロクライトンティアマナン、タンティアプナカワ、パカンコムチアンスティアアアンビサティラワンラキ、マカティアマワンプロン、ティアマワンパンデン、タンストロシア、コムチアンティア、マンディリカン、カラテ ondersneke どうしたらいいの Dan kami kagum sama Korea Orang Korea sangat baik-baik Yang baik <SILENCIO> Pokoknya etos kerjanya masih ditiru ya Etos kerja Korea ditiru Bener-bener Saya ngeliat h anak SMP sekolah sampai jam 11 malam Ada SMP sekolah sampai jam 11 malam Mereka kerja dari pagi sampai malam Terus menerus Kerjanya luar biasa orang Korea Kalau kita ini, kalau lapar nggak bisa kerja. Begitu kenyang m a l a s kerja. He said that I, I should become a Korean. I am Korean. I am Korean. Ini sahabat-sahabat saya beliau dari Kementerian、uh, Pemuda dan Olahraga. Ini teman saya sesama intel. Intel itu maksudnya... アルハンドルラファダカスンパタンマラマハリーキタビサディルピハダパン calon-calon pemimpin karena usianya usia mahasiswa dan pemuda、eh, pada pertemuan malam hari ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Canun k bahwa kita <tuh> dalam rangka membangun komitmen secara kolektif untuk menjadi orang yang tahu diri orang yang tahu diri karena Semua yang disampaikan Banyak hal tentang penyadaran tentang diri kita、eh, Sesuai dengan tugas saya Di kantor kementerian pemuda d a n o l a h raga Nama saya Ponijan Pospodiharjo Asli saya dari Bantul、Pak. Ya kebetulan ditugaskan sebagai asisten deputi kewirausahaan pemuda kita ketahui bahwa jumlah pemuda kita sangat tinggi dan pemuda kita ini sudah sekolah PK setahun SD enam tahun s m a enam tahun, tiga tahun Sampai perguruan tinggi empat tahun, suatu kenyataan dan realita yang kita temui setelah sekolah selesai selama enam belas tujuh belas tahun, bingung tidak yakin terhadap dirinya akan optimis menatap mata, masa depannya, nggak k e p r a g u karena mindset awal supaya bisa kerja ternyata realita yang ada pemerintah tidak menerima lapangan kerja sehingga usia di usia yang sangat produktif ini terjadi penambahan pengangguran ini masalah yang besar yang kita hadapi tugas saya suruh mencetak petarung Salon-salon fighter menghadapi kehidupan. Harus mampu membangun keyakinan dirinya akan masa depan. Maka tentunya kita harus segera dan mulai membekali diri kita. Dengan melalui proses menyadarkan diri. Menjadi, supaya kita menjadi orang yang tahu diri. Kita ketahui usia adik-adik pemuda itu 16 sampai 30 tahun. Diharapkan pemerintah selama usia pemuda mampu membekali dirinya sehingga lepas usia pemuda diharapan k sudah mampu memainkan peran. Selama berproses inginnya pemerintah karena m e m b e k a l i diri penuh dengan kesadaran, penuh dengan 私たちは、私たちの力を支える力を支える力を支える力を支える力を支える力を支える力を支える力を支える n を支える力を支えるル・を支える力を支える力を支える力を支える力を支える力を支える力を Sudah 27 Sudah 28 tahun 28 tahun Untuk tidur Berarti meleknya 28 tahun Masih usia Kanak-kanak, anak-anak Anak sekolah tidak berbuat apa-apa Sehingga nilai Hidup saya ini Yang produktif sangat sedikit Saya sudah 56 tahun Dan sudah 32 tahun Mengabdi kepada pemerintah Nah untuk itu kepada adik-adik pemuda Penyadaran ini penting Tentang menghadapi realita kehidupan Dan kita harus mampu menyiapkan diri Kita tatap dengan penuh optimis Penuh dengan keyakinan Maka mulai dari sekarang harus memulai Berbuat sesuatu Merubah sesuatu yang ada di dalam diri kita itu kurang Sehingga nanti pada saatnya lepas dari usia pemuda Kita sudah siap untuk memainkan peran Pada saatnya Bisa jadi pemimpin Bisa jadi pengusaha Bisa jadi Apa saja yang nanti Bermanfaat Menjadi bekal hidup Di kemudian hari mampu menai k Hidup ini Supaya memiliki makna dan memiliki arti Ini yang perlu kita upayakan Pemuda Indonesia Supaya mampu Membangun integritas diri Membangun karakter diri Memiliki budaya Dan mampu membentuk Budi pekerti yang sangat luhur Ini harapan Pemerintah kepada para pungda Sehingga nanti Sebagai aset bangsa Mampu men menerima estafet Kepemimpinan Mampu merubah negara ini Menjadi negara yang hebat Sesuai yang dituangkan di dalam Lambang negara kita lambang negara kita burung Garuda saya pernah ditanya kenapa burung Garuda kok bukan burung e m p r i t ya Garuda disini adalah filosofi sebagai lambang negara disana ada Garuda sebagai burung, gak ada burung Garuda itu dibawahnya ada Binika Tunggalika ekornya bulunya delapan Sayapnya tujuh belas Artinya kita sebagai anak bangsa Untuk membuat lambang filosofi itu Di dadanya ada Pancasila Ada ketuhan a n yang m a h a e s a Dan seterusnya sampai keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kita tahu kita jiwai Kita resapi Ini yang harus kita mulai fahami Bahwa Rakyat Indonesia ada Negara Indonesia adalah negara yang paling kaya, beraneka ragam. Itu hasil dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi bumi Indonesia. Kemudian, beraneka ragam bahasa, suku bangsa, adat istiadat, dan sebagainya. Hanya di Indonesia memiliki, maka kita dengan budaya memelihara, melestarikan budaya, kita akan mampu bersaing di kancah dunia. ...harapan、eh, negara, pemerintah... ...nanti burung Garuda memanai arti... ...supaya nanti Indonesia bisa terbang tinggi... ...menjadi m e r c u s u a r dunia. Ini yang harus kita pahami sebagai anak bangsa... ...supaya mampu mengisi dan memahami. Ternyata... ...menurut saya, saya pernah ditanya... ...kok burung Garuda tadi? Ya ternyata Garuda... ...saya artikan dari Binnika Tunggalika... パニャー、イダダパウン a ーダ、ガプンアン、ロパウン a ダイラー。a ルコン、ガプン a ン、a パウンパダイラ i イニ、ヤン、ディ a ウ a ー、スパゲピニ d トンガリガー、ブレタタピサト、イニ a ムニアン、ナ m ンサンアダーラン、カロケタパーミ i ナインスモア、パラパムダ、ビエンドニ i ア、キタ m e マンポムニア a ラ m ディ a d e p a ア saya kira itu yang bisa kita sampaikan Dan mari sama-sama、eh, dalam Youth Implement Forum ini, ini kesempatan yang baik untuk saling bertukar pikiran, menggali kerjasama antar negara, khususnya di ASEAN, supaya kita bisa memaknai sebagai anak bangsa di Indonesia ini tidak、eh, pesimis menatap m a s a d e p a n Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.、Eh, Pada saat kesempatan ini Ucapan terima kasih Karena Bapak Menteri tidak mengikuti s e r a h Sampai malam Ada segera balik ke Jakarta Saya diperkaskan untuk menemani Dan untuk mengikuti acara ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bismillah Refresh sebentar Kalau Anda sabri Pasti ingat ujian-ujian lama ya Yang tidak pernah lama 私たちはこのように私たちの思いを伝えているのは私たちの思いを たん、y、ah、ul u n g プラスペク n アラ ラウタンジュカマンベラナビ a ブラヘム、i ャン a モンオモンアンサマナイ・ブラヘム、ケティカプリオ b a パカ、パカンスムーズ・ポホン・ポホン・ダンスムワニャ、プリヤ・ロクシンア・ナビー、スレイマン・マカ、ウチュウ・ギタンパカ y, y uli, ia, u ャ、ギタ・アチャ・ロ u ム・ i カム・ダンギャユ・カユウ・ドイク。ミュレア、イ a ー、y u シャラン・ナチェネディパシカン、ユウ、バジュリー、バジュリー、バニアム。 Ini diantara santri-santri Ini kan ada kelompok-kelompok santri yang luar biasa ya. Anda harus yakin Sama Islam, karena Islam m i l i h Allah Mau diapain saja oleh Yahudi, oleh Freemason oleh... Udah, e n g a k ada masalah e n g a k d a masalah、ya? Islam akan tercaya Saya kasih contoh, Nazri maju Nazri s naik Ada Malik n d a k Malik Madang Ini juara Ini yang 私はロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのロボットのの Madri, ceritakan sedikit kepada teman-teman sekalian kita, kita membutuhkan manusia-manusia kaliber dunia, dan dia sudah kaliber dunia teman-temannya yang masih berumur 20an tahun, sudah kaliber dunia si m a l e k h e d i r itu juara robot internasional di Amerika, santri-santri kita juga, di Yogyakarta sebut tangan yang meriah k u m b e n s a m p e a n pinter dan、eh. <laughs> パディピランサマ r ティシャ、anyway。<discord 惣><話あ> g e ちは、私たちは、私たは、たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちのたちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち ナズリ a d ラン a ャリタカン、カマリン、ティタタニ、オレ、ティチャカルタ、テ m a s, <Yeah>. <S didatangi oleh wakil direktur Intel. Jadi intel yang, yang intel di komputer Kalau ini intel beneran kayak saya <SILENCIO> Gimana? Ceritain m a s r i、oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam、oh, Saya Nazri Apandi Pasaribu Saya anak desa Saya MTS di Barus Nama desa saya itu Barus Jadi Baru sini tempat Islam pertama kali masuk ke Indonesia Jaraknya 11 jam dari kota Medan Benar-benar、uh, desa Tapi itu sangat terkenal z a m a n Fir'aun dulu Dan z a m a n z a m a n n y a Nah, Saya itu、uh, Termotivasi untuk kuliah Ke Jogja Dengan harapan bisa banyak belajar Di sini, berkarya Cita-cita terbesar saya adalah Pulang kampung untuk Itu untuk berbagi disana Nah Saya punya perjalanan membuat mobil listrik Kebetulan di UI Itu di UI pertama kali Saya sama teman-teman itu menciptakan Mobil listrik yang dikendalikan pakai Android Jadi kalau di googling aja Mobil listrik Android adalah nama saya disana Sama teman-teman Nah Itu kita alhamdulillah punya 5 hak p a t e n Nasional Kemudian prestasi terakhir, alhamdulillah juara satu nasional. <laughs> pak, kalau di Batak ini namanya sawer sambil ini, <laughs> mau lihat ya pak, mau lihat ya,、eh? mau lihat ya, mau lihat, maturnuwun gitu.、Oh, Ini bahasanya bagus, Saben. Saya juga s e n a n g Tapi gimana? Anda belajar bahasa Arab nggak? Waktu di MA. Ada, ada temannya dia yang khusus soal bahasa. Iya. Dari k o n t o r Siapa sih namanya? Namanya Ibrahim Malik. Oh tadi udah t ta a k a j a kasih nimba. h、oh, Cuman karena beliau ada urusan. Beliau itu、oh, baru mewakili Indonesia yang diundang sama Presiden Obama di Amerika satu setengah bulan. Ibrahim Malik. Luar biasa. Nah, saya harusnya itu di hari ini bukan di sini berada, berdiri Harusnya di Australia untuk berlomba mewakili Indonesia Tapi ada tapinya, ada banyak kendala, airnya k h kita batal berangkat Harus tujuan kami ke Australia itu bukan untuk berlomba Tapi ingin memperkenalkan インイルーテノロギーアンアクインデネシア e アンギボンセンディーリアンギボンセンディーリアンギボンンディーアンギボンセンディーリアンギボンセンディーリアンンセンデアンギボンセンディーリアンギボンセンデアンギボンセンディーリアンギボンセンンギボンボンセンディーリアンンセンデボンセ インターインサイトは、今、インドネシアのモビリストリックを開くと、いつもスタッフ・ジョープ・ビル・ゲッツ・ブリオーラ。 Bond o f e た o の d a r i Yaman. ダリヨルタン、ダリマシーン、セタはンガンケイドネシア、ウントトラマハ、ムガナイフェッパケプシワラン、タナヤリスクラス。ケティカセタタタンガンケサカンバガン、ジュンウスタアブバカバアシル、タナヤタウスタアブバカバアシル、イタビシャバザアラブ。パケプンダチマハ。ジギアインヤウ。パタハ、カウチピギアガン、ウランワイ、ニムシティエパタ。 パンガラスミスターラトン e ケ a ーソオンラパンガンセサラアロンアロンテマガシンバトルノオ バザティナ、バザリ、バザティナ、C タイトエコノミティゴサエティナ、マカキタラスプラザティナ、バザティナ、パニカシティ、バザティナ、マカンチア、マンコトウ、タパサンブルトウエイ、ジャトウトウエイ。 Jadi makan pakai mangkok tempat sambelnya jatuh. Ciambo cuwo cuek cuwil. Kalian pokoknya belajar sama saya. Tak jamin mesti bubrah. Saya ke Yaman. Kebetulan. Saya waktu pendidikan di Korea. Ada utusan... dari i r a k ada utusan dari i r a k namanya a h m e d Al-Senani tahun 2003 gak taunya Ahmad Al-Senani inilah Al-Baghdadi yang sekarang Al-Baghdadi Al-Baghdadi ternyata punya klan dari Yaman saya ketika ke i r a k saya minta untuk ketemu gak dikasih karena situasi perang Akhirnya saya temuin keluarganya yang ada di Solo Kebetulan klannya Naji Yang ingin mempertemukan saya dengan Al-Baghdadi ini Di Yaman itu Negara yang gagal Perang terjadi dimana-mana Dikuasai k a b i l a k a b i l a k a b i l a itu kepala suku Eh k a b i l a disana punya tank Punya roket Punya peluncur Untuk ngantem pesawat Kalau terjadi perang Antar k a b i l a どういう場合は、パケットパケットは、パ、ah ah、is トは、パ e ットは、パケットは、e ケッ e は、パ e ットは、パケ h トは、パケットは、パケ l <laughs> トは、b a r a k a ケ i l a パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケットは、パケット n y a g a m b i ッ modelnya kayak belati warnanya hijau すがらんぎたち、すぐにしちむね。け<音楽>。てます、プ<音> raticita <楽>、ピソピソ、アロスムダンプリオラキ。ててやたらたまんと、ウルサンジャダ traditional.